Diperhatikanlah sekarang kita masuk Al-ismu al-nakiratu Wal-ma'rifatu Isim nakiru Dan isim Ma'rifat Yang pertama kata beliau di sini, Al-ismu an itu Isim nakirotu. Apa isim nakirotu itu? Kata beliau. Huwa ismun mujarrodun min aliflam wal-idofa. Isim nakirotu. Adalah isim yang mujarrod. Yang dikosongkan dari aliflam. Dia isim. Namun tidak bergandengan dengan aliflam. Tidak diiringi dengan aliflam. Atau tidak diawali dengan aliflam. Wal-idofa dan juga dia adalah isim yang tidak mudof paham ini karena kalau nanti dia mudof kepada isim ma'rifat hukum dia menjadi isim ma'rifat seperti kitabun kitabun secara asal dia nakiroh namun apabila kalian sandarkan kitabun kepada muhammadun menjadi bagian nanti kitabu muhammadin kita abu di sini nanti dihukumi ma'rifat. Tanda ma'rifatnya apa? Karena dia idofa kepada isim ma'rifat yang lain. Jadi ini termasuk definisi yang mudah, yang luas. Mudah tapi mencakup untuk penentuan isim nakiroh. Isim nakiroh itu adalah isim yang tidak kemasukan Alif lam. Kemudian isim nakiroh itu adalah isim yang dia tidak mudof kepada isim ma'rifat yang lain. Tidak bersandar kepada isim ma'rifat setelahnya. Faham? Karena kalau dia kemasukan alif lam isim itu menjadi isim ma'rifat. Kitabun menjadi alkitabu. Dan kalau nanti dia bersandar kepada isim ma'rifat yang lain sebagai mudof dan isim yang ma'rifat setelahnya, Sebagai muduf ilaih, maka nanti dia dihukumkan ma'rifat. Tanda ma'rifatnya adalah bersandar kepada isim ma'rifat yang lain. Wala ala Ini untuk maknanya ya. Dan isim ma'rifat itu tidak menunjukkan makna muayyan, Makna yang telah ditentukan. Maksudnya apa? Setiap isim ma'rifat itu maknanya bersifat umum. Ya seperti kita katakan kita bun saya rotun semua mobil semua kitab masuk di situ. Ya jadi isim arifat isim nakiro itu adalah isim yang tidak diawali dengan alif lam dan tidak idofa kepada isim arifat yang lain. Kemudian dari sisi makna dia tidak menunjukkan makna muayyan makna yang ditentukan makna dia adalah makna yang umum. Nislu seperti Madinatun Seperti Madinah Sayaratun Mobil, ketika kita katakan Sayaratun, maka semua mobil Masuk dalam kata ini Atau muallimun, seorang pengajar Ketika kita mengatakan muallimun Maka Dia bersifat umum Semua muallim Semua pengajar masuk dalam kata muallim Madrasatun Rasulun, seorang utusan fain dama taqulu maka tatkala engkau mengatakan zarani muallimun telah mengunjungiku seorang muallim seorang pengajar fanajidu anna kalimata muallimin la tadullu ala syakhsin muajjanin maka kita dapatkan kata muallim ya kalimat di sini bermakna kata kata muallim itu tidak menunjukkan pada orang tertentu. Tidak. Atau pengajar tertentu. Tidak. Selama dia pengajar. Mau di bidang apapun. Maka dia masuk dalam kata muallim. ya Jadi ketika dikatakan. Zaroni muallimun. Seorang pengajar telah mengunjungiku. Di sini umum. Baik dia ya pengajar bahasa. Pengajar akidah. Pengajar fikih atau pengajar ilmu-ilmu hadis, ilmu, -ilmu, ilmu Al-Qur'an, semua masuk dalam kata muallimin. La tadullu ala syakhsin muayyanin. Kata muallim ini tidak menunjukkan pada orang yang ditentukan, siapa orangnya tidak. Bal innaha tasmau tasmalu kullal muallimina. Bahkan inna bal bahkan innaha kata muallim tersebut asmalu kullal muallimin mencakup semua muallim semua pengajar siapapun pengajar tersebut ya bagaimanapun bentuk pengajar tersebut di bidang apapun dia selama dia seorang pengajar maka masuk dalam poin ini Akan? Ini perhatikan ya, ada rinciannya. Jadi nakiro itu ada dua. Ada nakiro yang sifatnya nanti. Yakbalu dhukulu alif lam. Bisa menerima alif lam. Seperti baitun, kolamun, sayaratun, kitabun. Ini adalah isim nakiro yang bisa menerima alif lam. Ada juga nakiro. Dia nakiro. Namun tidak bisa menerima alif lam. Namun dia dihukumi. Nakiro. Seperti zu. Zuh itu bermakna sahib. Hmm. Faham? Dia dihukumi nakira namun tidak bisa kemasukan al-Islam. Tidak bisa al-zuh itu tidak bisa. Ya seperti innaka zuilmin. Sesungguhnya engkau adalah orang yang memiliki ilmu. Faham? Jadi ingat nanti poinnya. Nakira. Nakira. Ada yang bisa kemasukan alif lam. Itu memang secara asal seperti itu yang sudah makruf. Ya. Ada isim yang dihukumi nakirah namun tidak bisa menerima alif lam. Yaitu zu yang bermakna sahib. Pemilik Sekarang <SILENCIO> lihat. Maka apabila kita ingin memakrifatkan kata ini, yaitu kata mu'allim tadi, mu'allimun, kita ingin makrifatkan dia, kita ingin memperjelas dia, kita ingin tentukan guru ini saja yang datang, maka nakulu, kita katakan, za'roni al mu'allimu telah mengunjungiku seorang pengajar itu Pengajar ini saja, pengajar yang ditentukan ini saja yang datang, pengajar yang lain enggak datang. Panaji du'anna kalimatul mu'allim huna syakhsun wahidun muayyanun. Maka kita mendapatkan kata al-mu'allim di sini itu adalah syakhsun wahidun muayyanun. Adalah orang yang satu yang sifat dia muayyan telah ditentukan muhaddadun an gairihi dia itu dibatasi dari selainnya telah ditentukan daripada yang lain paham ya muhaddadun ini termasuk khabar dari syakhsun wahidun ya khabar yang kedua khabar yang berbilang muhaddadun an gairihi dia itu telah ditentukan dibatasi dari pengajar-pengajar yang lain. Jadi kalau kita katakan zaroni almuallimu telah mengunjungiku seorang pengajar itu, maka ingat pengajar itu saja yang mengunjungi, sudah kita tentukan. Entah dia pengajar bahasa, pengajar qiraat ah, atau pengajar ilmu hadis, itu saja yang datang. Adapun pengajar yang selain daripada itu yang tidak kita tentukan tadi, dia tidak datang. Ya. Mustaqillun wa mustaqillun bi nafsihi. Maksudnya jiwanya sendirilah yang datang tidak ada dari pengajar-pengajar yang lain. La yaxtalitu ma'afrodin ukhra. Dia tidak bercampur dengan afrod yang lain. Dengan pengajar-pengajar dengan jenis-jenis yang lain. Maksudnya kalau yang kita inginkan pengajar bahasa yang datang, maka di situ tidak akan ada pengajar qiraah. Tidak ada pengajar Tauh Akidah. Tidak ada pengajar fikih, Tidak ada pengajar yang lain. Tidak ada. Tidak tercampur. Ay <tik> annau yasmalu afro dan kathirotan minnau'ihi. Maksud beliau di sini. Dia itu tidak mengandung jenis yang banyak dari jenis-jenisnya. Jadi ingat ya. Ay ini. Ay tafsiriyah untuk layak talitu ma'afro dinukhro. Jadi maksudnya, ayat ini ayat tafsiria ya. ingin mentafsirkan layak tali itu maafroden Maksudnya apa? Bahwasanya muallim yang memakai alif lam tadi yang apa tadi? Yang dia tidak bercampur tersebut an-nauyas malu afro min nau Dia itu tidak mencangkup mengandung jenis-jenis yang banyak dari jenis-jenis dia. Cukup satu jenis saja yang diinginkan. Kalau mu'allim itu yang diinginkan adalah mu'allim pengajar kiro'ah, maka yang datang peng mu'allim pengajar kiro'ah. Kalau yang diinginkan dari mu'allim tersebut adalah pengajar fikir, maka dia saja yang datang. Itulah isim ma'rifat. Kalau kita ingin menjadikannya ma'rifat. kami. Ya, itu kalau kita ingin menentukan atau kita ingin memakrifatkan kata muallim yaitu dengan memakai kan alif alif lam. Maka kalau sudah memakai alif lam, maka makna dari muallim itu sudah terbatas. Sesuai dengan apa yang kita inginkan. Adapun yang lain yang tidak kita inginkan Maka dia tidak masuk dalam bab tersebut Tidak mengunjungi saya Itu definisi Isim nakiroh Jadi isim nakiroh itu isim yang kosong dari alif lam Dan dia tidak boleh mudof Ya Dia tidak boleh mudof Karena kalau nanti dia mudof kepada isim ma'rifat Maka isim yang asalnya nakiroh ini pun Itu dihukumi ma'rifat jadi tidak hanya sekedar kosong dari al-Islam saja. Tapi diantara poinnya, dia tidak boleh mudah kepada isim ma'rifat ri, ma yang lain. Sekarang lihat, al-ismu al-ma'rifat itu isim ma'rifat. Wa ismunya dulu ala mu'ayyanin wa muhaddadin. Isim ma'rifat itu adalah isim yang menunjukkan kepada makna yang mu'ayyan makna yang telah ditentukan wa dan telah dibatasi. Ya. Itu namanya isim ma'rifat. Misal contoh seperti Ibrahimu, Ibrahim ma'rifatnya jelas karena karena alam Kitabullah Jelas dia ma'rifat karena mudah kepada isim ma'rifat Al-Faruq al itu ma'rifatnya kerana aliflam Al-Ka'batu juga sama Baghdad juga termasuk bagian dari alam Kemudian Rasulullah Hazihi Al-Lazi ila akhirihi Ini diantara contoh ringkas tentang isim ma'rifat Kemudian lihat, kata beliau di sini, al-ma'rifiyah, -ma isim-isim ma'rifat, di antara bentuknya adalah ad mair yaitu domir. Ya, ini di antara bentuk isim ma'rifat. Mislu, contohnya seperti, ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, dan hunna. Jadi kalau diringkaskan, Domir semua domir adalah isim ma'rifat. Ya. Perhatikan ya. Domir. Kita ringkaskan dulu. Semua domir itu adalah bagian dari isim ma'rifat. Dan yang namanya domir itu huwa ismun jamidun. Domir itu adalah isim jamid. Bukan isim mustad. Domir itu bagian dari isim jamid. Mabaniyun. Dan semua domir itu mabaniy. Dia jamit, kemudian Mabeni Yang digunakan dengan Domir ini Untuk penggunaan mutakallim Orang yang berbicara Atau mukhatab Orang yang diajak berbicara Atau goib Orang yang dibicarakan, itulah domir Pahami definisi domir? Domir itu adalah Isim, dia isim kalau cabangnya nanti masuk pada kategori isim ma'rifat. Semua domir adalah bagian dari isim ma'rifat. Kemudian sifat domir ini jamid. Bukan pecahan dari kata asli asalnya. Kalau mustaq adalah isim yang dipecah dari lafad fiilnya. Kalau domir tidak, dia tidak dipecah dari lafad fiilnya. Kemudian sifatnya mabeni. Makanya kalau kita irrof domir itu selalu pakai fi mahali. Kenapa? Karena domir ini bukan bagian dari isi mukrof, sehingga domir itu ketika diirrof selalu menggunakan fi mahali. Seperti kalau kita buat contoh, ana Syakirun. Saya adalah orang yang bersyukur. Ana di situ fi mahali rof mubtadaun. Menuduki kedudukan Rafa sebagai Mubtada. Kenapa di Erop memakai Fimahalik? Karena Domir bagian dari isim Mabani. Sehingga jangan pernah meng-i'rop Domir dengan i'rop sebagaimana i'ropnya isim Mabani. Itu salah nanti. Karena domir itu termasuk bagian dari isim isim Mabani. Yang kedua Adalah Asma'ul Isyarah Isim Isyarah Isim Isyarah, Pak pahami definisinya isim Isyarah ya Isim Isyarah itu adalah Sesuatu yang menunjuk kan makna yang telah ditentukan dengan perantara isyarah itu namanya asma'ul isyarah ya jadi kalau ada yang bertanya apa itu isim isyarah isim isyarah adalah isim atau adalah kata yang menunjukkan kepada sebuah makna yang telah ditentukan namun menggunakan perantara isyaroh penunjuk ya itu namanya isim isyaroh dan ingat isim isyaroh termasuk dari isim ma'rifat. Contohnya di sini: hadza, <tuh> hazihi, hadzani, hatani, ha'ula'i, huna, hunaka, dzalika, tilka, ula'ika. Paham? Dan ingat ya, isim isyara itu termasuk bagian dari isim mabni, ya. Isim isyara termasuk bagian dari isim Isim abeni Yang mu'rob nanti dari isim isyara adalah <tik> Hazani dan hatani Paham ini? Jadi ingat isim isyara termasuk bagian dari isim mabni sehingga kalau di i'rab nanti i'rabnya menggunakan fi mahalli kecuali hazani dan hatani itu mu'rab adapun selain daripada itu semua dari isim isyarah itu semua sifatnya mabni Kemudian Asma'ul mausula Isi mausul Nanti mungkin ada pembahasan masalah tersendiri nanti nih ya Tentang perinciannya Sekarang kita sebutkan definisinya dulu Isi mausul termasuk bagian dari Isi ma'rifat Contohnya, Allahzi, Allahti, Allahzani, Allahtani, Allahzina, Allahti, Allahi, Alulaman dan Ma. Ini termasuk bagian dari isi musul. isim mausul, isim mausul adalah isim yang mabani yang menunjukkan makna yang telah ditentukan dengan perantara sila mausul Apa? makna pada isim mausul itu itu bisa menjadi jelas bisa menjadi gamblang bisa menjadi terarah kalau ada sila Mausulnya Jadi itu definisi isi mausul Kalau ditanya apa itu isi mausul Jangan kalian jawab Allazi allazani lain. Bukan itu, itu jenisnya Isi mausul itu apa? Isi mausul itu adalah isi mabni Yang menunjukkan Makna yang telah ditentukan Maknanya jelas Ini yang diinginkan Tapi dengan Perantara silah mausul ada silah mausul baru jelas makna isi mausul. Kalau tidak ada sila mausul, maka tidak jelas maknanya. Tidak diketahui apa yang diinginkan dari isi mausul tersebut. Menghubung? Contohnya seperti, Faza alladhi ijtahada. Telah berhasil orang yang dia itu bersungguh-sungguh. Al-Lali, ini bisa jelas maknanya, bisa dipahami, bisa ditentukan siapa yang berhasil di sini, kalau ada ijtahada. Ijtahada namanya sila mausulnya. Faham definisinya isi mausul ya? Kita ringkaskan, semua isi mausul adalah isi ma'rifat. Dan ingat isi mausul itu sifatnya mabni, sehingga Iraqnya nanti memakai fi mahali. Makanya kalau Faza Alladhi Alladhi ismul mausuli, ya mabniun alas suku fi mahali, Iraqin fa'ilun, menduduki kedudukan rafa sebagai fa'il. Yang keempat, termasuk dari isim ma'rifat, al-mu'arruf bi bi'aliflam. Dima'rifatkan dengan aliflam. Ini sudah sangat jelas. Kalau kemasukan aliflam, maka dia menjadi isim ma'rifat. Seperti al-mu'allimu al-kitabu as al sayyaratu al-madinatu. Ini isim ma'rifat yang keempat. Yang kelima, al-mudofu ila wahidin mimma sabafuh. Dia bersandar diidofahkan kepada salah satu dari apa yang telah berlalu tadi. Baik bersandar kepada domir, baik bersandar kepada isim isyarah. baik bersandar kepada isim mausul, atau baik bersandar kepada isim yang kemasukan alif alif lam. Maka dia juga dihukumi marif marifat. Seperti kita bi ini bersandar kepada domir. Kitabu Hazar Rojuli. Kitabu dihukumi Ma'rifat. Tanda Ma'rifatnya bersandar kepada isim Isyarah. Kemudian, Kitabu Lazi Takallama. Buku orang yang telah berbicara. Ini dihukumi Ma'rifat, Kitabu. Kenapa? Karena tanda Ma'rifatnya bisa bersandar kepada isim Ma'usul. Kemudian, Kitabu Muhammadin. ya, Bersandar kepada alam. Dia Nakiroz, namun karena bersandar kepada alam, dihukumi Ma'rih. Ma'rifat, kemudian kitabullah, bersandar kepada kata yang kemasukan alif lam, kemudian madinatur rasul, kota utusan, atau kotanya rasul, ya, ini tanda ma'rifatnya karena bersandar kepada isim yang memakai alif lam. Yang keenam kata beliau di sini adalah munada nakiroh maksudah. Seperti ya zolimu, ya zairu, ya sailu. Ini dihukumi marif Wahai orang yang berbuat zolim. Di sini nakiroh. Namun karena kemasukan adawatun nida. Maka ya zolimu ini dihukumi ma'rifat. Mari. Ma Dan hukum ikhropnya ma'biniun alad-dhammi. Ma'budi di atas tema atau yaza Wahai orang yang mengunjungi, ya, wahai orang yang mengunjungi. Yang ketujuh, yang termasuk bagian dari isi makrifat. Yaitu al-alamu. Alam. Sawa'un akana alaman li insanin. Baik alam ini untuk manusia. Seperti Usmanu, Umaru, Syarifun, Asilu, ya Atau Mariamu. Sama hukumnya. Tetap dihukumi marif, ma'rifat. Atau alaman li haywanin. Ya. atau alam yang penggunaannya untuk hewan. Wahyal asmau Allah itu alal hayawani. Dan alam li haywan itu adalah nama-nama yang ditelakkan, digunakan untuk hewan. Kaan nusamia al kalba. Seperti kita menamakan seekor anjing, roksun atau apa ini, ruwi atau ruki atau maksun atau rombu atau kalau bahasanya rambo anjingnya dinamakan rambo dinamakan puntung dinamakan banyak di Bugis sana banyak anjing-anjing pakai nama ada depan namakan breki ya alam ini yang dinamakan pada hewan maka alam ini juga dihukumi isim ma'rifat seperti ada orang yang melihara ayam ayamnya dinamakan nanti dinamakan tiger, dinamakan nanti e, titanium ada seperti itu ya ayam-ayam serama yang kecil-kecil itu ayam hias, biasanya mereka berikan nama sehingga ketika dikonteskan nanti ayam itu dipanggil dengan dengan namanya atau kucing misalkan ya ada yang punya kucing dinamakan Ya, dinamakan Rambo atau dinamakan yang lainnya. Maka ini sudah dihukumi dengan A, alam. Begitu juga dengan kita namakan kucing. Seperti busi atau mish-mish. Ya. Ada yang punya kucing mungkin dinamakan dengan... Ada yang punya kucing dinamakan dengan nama jajan. Ada yang seperti itu ya ada Nama-nama jajan itu yang biasa dia beli dia namakan pada kucingnya Ditanyakan nanti itu orang ada yang seperti itu Lianna hadalat ala asma' dikarenakan kata-kata nama-nama tersebut itu menunjukkan atas nama waswarat halil hayawanatu tu'rafu bitilkal asma' maka menjadilah hewan-hewan ini di dimarifatkan dengan nama-nama tersebut. Am Alaman libadadin atau alam untuk nama daerah, nama balad, nama negeri, seperti di Masykus, Lebanon, Mesir, yaitu Mesir, atau alam untuk qabail. untuk kabilah, seperti Qurais, ya, atau Toyun atau Damim atau qabila-qabila yang lain. Ya. Ini juga dihukumi alam. Dan ingat semua alam itu dihukumi isim ma'rifat. Ya. Semua alam itu dihukumi isim isim ma'rifat. Adapun perinciannya nanti ana belum baca semuanya dari belum baca juga dari buku-buku ini. Apakah nanti perincian-perinciannya sama seperti dalam yang lain? Karena alam itu bermacam-macam nanti, ya. Ada yang berbentuk nama, kunia, lakop, itu juga termasuk alam, ya? Kunia itu termasuk alam, lakop gelar untuk seseorang, itu juga dinamakan alam. Musanna dan juga Jama' ya, Dan di sini ingat Ada kaderibatnya Ada latihan yang mau diisi Diisi, besok kita periksa Baiklah Subhanaka Allahumma Rabbana wa